Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pembaca Setia titian kalbu yang dirahmati dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Tentunya anda dan keluarga dalam keadaan sehat. Wallahu a'lam. Amin. Sekarang saya titikkan ini di pagi hari ini kembali menjumpai anda di titian kalbu dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas Salah satu asmaul husna dari 99 yang ada yaitu Al-Hafid atau yang maha merendahkan. Nah, sebelum saya mengundang ustaznya untuk hadir di tengah-tengah saya nanti, saya mau nanya dulu, Bu, pernah nggak Bu direndahkan sama orang atau teman-teman pernah enggak? Jelek. Enak enggak Bu? Nggak enak, ya? Nanti mm -hmm. tanya mau ustaz gimana ya supaya... Aduh, jangan sampai direndahkan ya, Bu, ya. Iya, deh. Dari pengajar mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam eh senang banget dek. Dari -de -de. pengajian mana nih? Iya <laughs> desa semuanya bu ya. Alhamdulillah. Oh yang di sini sepi-sepi aja sih. Assalamualaikum. <laughs> Ibu udah kayak ada tombolnya deh Kalau saya datang baru jam malam. <laughs> Dari mana nih bu? Bandung oh sehat semua Bu ya Alhamdulillah lancar tadi kesini lancar. sudah izin sama keluarga mau mau datang mau ke Jakarta izin sampai besok bu kita nginep ya <laughs> iya deh Bu langsung aja kita panggil Ustaznya ya ya Ustaz siapa ya langsung aja Ustaz Am. Amir Udi silahkan Pak Ustaz wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya gimana kabar Bu sehat Nah, seses sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi-pagi ya, ibu-ibu sudah hadir. Iya, gitu, ya. Jauh sehat. ada yang dari Bandung, mm, Romangun ya. Mm. Mm. Iya deh. Baik. Ustadz dan pemirsa di rumah yang selalu selama satu jam kita akan membahas tentang al-hafiz atau Yang Maha Merendahkan, salah satu asmaul husna ya. Yeah. Itu al-hafiz itu bahasa dari kata apa? Ia. Ia, ibu-ibu yang di studi serta para pemirsa TV One, mm hati-hati -hmm. uh, jangan salah mengucapkan. Mm -hmm. Kalau Habib Hah, -ha ya Habib ha. itu artinya Allah yang Maha Menjaga. Mm -hmm. Kalau Hoibib, Hoibib pakai Ho, mm -hmm. artinya Allah itu berkuasa merendahkan, menghinakan, mm -hmm. menista mm -hmm. seperti halnya Allah itu. Rofia berkuasa mengangkat, Ibu. memuliakan, itu. Ibu, apalah artinya kehormatan manusia? Ibu, Ibu dihormati, diagung-agungkan, ya, uh, dielukan. Tahu bu? Dilulukan? Elu-elukan? <laughs> Tapi dihadapan Allah kita hina, Ibu. dihinakan. Ya. Oleh karena itu. Allah berkuasa untuk menghinakan hmm. bukan sembarangan Allah akan menghinakan COVID hmm. itu kan ya menghinakan, hmm. merendahkan hmm. ya gitu, tapi, tapi bukan Allah bersikap mahasuci Allah gak mungkin hmm. bersikap sewenang-wenang tiba-tiba hmm. Allah menghinakan seseorang hmm. pasti karena kelakuan orang itu kan hmm. Bu? Hmm. Hmm. nah katanya jangankan Allah, Allah itu kan Maha apa namanya itu Allah itu maha adil, mm -hmm. nggak mungkin Allah berbuat zalim, yeah. ya. Manusia saja, ya, tentu mm -hmm. tidak sembarang. Kalau misalnya saya di kantor tiba-tiba memecat seseorang, mm -hmm. pasti ada alasan kan yeah. ya. Tiba-tiba mm -hmm. e, saya e, menurunkan jabatan seseorang, mm -hmm. pasti ada alasan. Yeah. Itu manusia, mm -hmm. ya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti adil Jadi kalaupun ada ungkapan COVID Allah itu merendahkan Itu dikarenakan kelakuan manusia itu sendiri Makanya ketika Allah menetapkan aturan-aturan dalam hidup Hakikatnya untuk memuliakan manusia Hakikatnya Misalnya Allah berkirman Kulu washrubu walatusribu Makanlah dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Begitu ibu makan dan minum berlebih-lebihan, ya resikonya dirasakan oleh kita sendiri, ya kan? Asam urat naik, kolesterol naik, gula darah naik, tekanan darah naik, yang turun cuma penghasilan. Jadi ternyata ketika kita mengikuti aturan Allah, ya. makan minum jangan berlebihan mm -hmm. supaya Allah memuliakan kita. Mm -hmm. Allah berfirman, makanlah yang halal, ya, ya Ayuhanas, wahai manusia, makanlah halalan tohiba yang halal dan baik. Sekarang gini, kalau saya memak, kalau saya mendapatkan harta dengan cara menghalalkan segala cara, ya yang haram saya sikat sikat. Yang halal apalagi ya? Yang haram sikat sikat ya. Bu, jangankan oleh Allah, oleh manusia pun dihina kan? gitu. Nah, jadi yang dimaksud al-khafid ya, apa Bu al-khafid? Al-khafid. al Allah itu al-khafid, Allah itu yang maha merendahkan itu dikarenakan kelakuan-kelakuan kita. Sebaliknya, begitu kita berada di jalur kebaikan, kebenaran, kesucian, ar-rafiq, nanti Allah yang akan mengangkat martabat kita. Jadi, ketika Allah merendahkan seseorang, itu pasti ada saham ada apa? Ada saham orang itu. Gitu ya? Ada saham orang itu. Jadi, kalau saya suka menzalimi orang, saya suka membohongi orang, apa kata kata teh cecet itu? jangan kerja sama sama aku juga <laughs> pernah ditipu <laughs> ya karena apa saya akhirnya oleh Allah di atas dia ya. direndahkan ya. karena apa kelakuan saya setiap saya eh, mengadakan bisnis uh -huh. pasti saya nipu di situ uh -huh. bisnis di sini nipu di sini ya. lama-lama kan orang tahu uh -huh. kata orang Jangan sama aam orang itu licik tema, mm -hmm. gitu. Nah mm -hmm. saya akhirnya direndahkan oleh Allah yeah. Karena kelakuan saya mm -hmm. Gitu ya mm -hmm. karena kelakuan saya mm -hmm. Misalnya ada orang yang kerja di satu instansi Dikerja dimanapun Selalu dia melakukan manipulasi yeah. Begitu melamar itu apa hati-hati ya mm -hmm. Orang itu di saya pernah kerja ya Wah parah Perusahaan mm -hmm. saya juga hancur sama dia mm -hmm. Nah jadi sebenarnya Allah merendahkan kita Itu karena kelakuan kita yeah. Oleh karena itu Enggak mungkin Allah menzolimi hamba-Nya. Innallaha la yazlimu hamba-Nya. Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-Nya. Oleh karena itu, tidak boleh. Maaf di akhirat nanti semua orang itu ketika masuk neraka tidak ada yang menyalahkan Allah. Tapi dia mengatakan, "Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia." agar saya bisa melakukan satu amal soleh. Iya. jadi ada orang yang masuk dalam azab Allah mm -hmm. itu akhirnya dia sadar bahwa itu terjadi bukan karena Allah menghinakan dia mm -hmm. itu karena kelakuan dia, mm -hmm. makanya dia katakan ya Allah beri aku kesempatan sesaat saja agar aku bisa balik lagi ke dunia yeah. berarti mm -hmm. semua manusia nanti sadar mm -hmm. ketika dia direndahkan oleh Allah martabatnya mm -hmm. itu karena kelakuan diri Bukan karena kezuliman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu ibu-ibu sekalian makna Al Khafid. Allah yang merendahkan, Allah rendahkan itu karena saham kelakuan kita. Kebalikannya ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan mulia, ya maka Allah akan mengangkat Martha Baptis. Karena Allah Mahadil. Iya. Kita nggak kebayang bu yang ya enak banget kalau kita merasa selalu dihinakan, direndahkan kata dia, ibu nggak mau kata itu ya. Nah untuk kita bisa terhindar dari yang namanya kita dihinakan nama Allah. Manu sama manusia saja, karena sudah tidak enak perasaan Gimana dengan Allah. Karena itu memisah dan kemana-mana kita akan kembali dengan pembahasan Al-Hofis itu seperti apa. Tetap bersama kami, InsyaAllah. Agar kita tidak merasa dihinakan satu dengan yang lain, kita pun harus bisa menjaga sikap kita ya Ustaz ya. ya. Dalam arti kata kita bergaul, bersosialisasi, boleh tapi kita harus menjaga ucapan kita, perkataan kita. Dan lebih kalau misalnya Allah, aduh, misalnya kita dianggap hina di hadapan Allah, berarti kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu juga ya Ustaz. Mohon ya? ya. penjelasan Ustaz. Iya, begini. Tadi ibu-ibu ya, serta para perista, eh... Uh -huh. uh, saya tadi tegaskan bahwa enggak mungkin Allah menghinakan, kecuali mm -hmm. kita ada saham di situ. Mm -hmm. Nah, ketika hawa nafsu itu menjadi Tuhan kita, mm -hmm. ya, karena ada di dalam Al-Quran mm -hmm. Allah berfirman, mm -hmm. apa roa ita manit tahoda illahahu hawa? Mm -hmm. Tidakkah kau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Mm -hmm. Ibu, kalau orang sudah diperbudak hawa nafsu, itu mm -hmm. rasa malunya bisa hilang. Iyi. Contoh, Lu pernah enggak di mall lihat anak muda yang gini. ini si ceweknya pegang pisawonya. Begini jalannya nempel kepalanya. Pernah enggak, Bu? Uh, ini pegang ini ini gini. Pas naik lift saja dia enggak mau lepas sampai masuk ke sempit. Rasa dunia milik berdua, bu. Itu biasanya dilakukan oleh yang sedang pasaran. Hmm. Yang suami istri biasanya nggak gitu. Ya, suami istri gini, duluan. Masuk, bis. Jadi, mamah di mana? Tunggu di sana. Nah, <tuh>, jadi biasanya kalau udah pakai hawa nafsu, bu, hmm. rasa malu itu hilang. Uh, hmm. Itu yang disebut orang yang diperbudak oleh hawa oh, nafsu oh, Nah, mm -hmm. kalau udah gitu ya, mm -hmm. ya, jangankan Allah, manusia mm -hmm. juga akan merendahkan gini. Eh, kok enggak punya malunya ya? Mm -hmm. Kayak gitu. Nah, mm -hmm. gitu. Bu. Jadi memang kalau sudah uh, rasa malunya apa? Kalau udah diperbudak hawa nafsu, itu rasa malunya hilang. Orang lain kan? ngontrak yeah. <laughs> Dunia milik berdua. Iya. Usah kita kasih kesempatan dalam <coughs> uh, bertanya. Silakan. Yeah. Mana? Oh, oh iya. Ya. Oh ibu ini nih. Saya tahu deh ini tinggalnya di mana. <laughs> Silakan. Saya dengan Ibu Lilis Postat. Iya. Ya, saya ya. mau tanya uh -huh. begini, uh, apabila ada orang yang selalu merendahkan diri kita uh -huh. tanpa alasan yang jelas. Uh -huh. Apa itu merupakan azab secara tidak langsung dari Allah kepada orang itu? Iya. Iya. Itu, yang ya, ya. itu saja konsultasi atasnya. Ya, tapi nah, itu benar saja. Ya, silangkan, silangkan. Nanya, nih, silangkan. Silangkan. ibu ada enggak yang pernah direndahkan oleh siapapun gitu? Mm -hmm. Tapi ibu merasa Eh, uh, biasa saja. Iya. <laughs> kok yang rendah? Pernah enggak, Bu? <laughs> pernah, Bu. <laughs> apa coba? Gimana, Bu? Ya, cerita. Ibu tuh kan. direndahkan, ya. Mm -hmm. Terus gimana, Bu? Konsat. Dulu kan, saya Agak dekat mic-nya. Iya. Nah. Mm -hmm. saya Turbaiti waktu dulu tuh kan saya gemuk banget tuh Pak oh, ya. Ustaz <laughs> jadi selalu direndahi sama teman temen gitu kan lu uh, uh, pakai baju apa aja ngapain? sedih udah uh, kalau uh, gemuk gemuk uh, aja gitu ya ya udah sabar aja deh gitu. Uh, uh, uh, uh. Ya, Alhamdulillah sista sabar sampe sekarang Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah oke <Okay>. jadi uh, <laughs> jadi begini bu ya eh uh, Allah itu sangat tidak suka. Jadi gini, Allah tuh ketika Allah merendahkan, itu kan ada alasan mm -hmm. ya. Dan Allah yang menciptakan kita. Mm -hmm. Tapi kita enggak boleh. Jadi gini, ada Asmaul Husna yang perlu kita contoh. Misalnya mm -hmm. Allah itu Maha um, mengampuni. Yeah. Ya kita harus belajar bagaimana punya jiwa pemaaf. Oke, okay? nah mm -hmm. jangan sampai kenapa sih kamu suka merendahkan Allah maha merendahkan. Aku nyontoh, aku contoh, nggak boleh kalau itu, ya kan? Gitu, karena itu hanya milik Allah. Yeah. Nah, Bu, gini, kalau ibu direndahkan orang, ya itu katanya gini, kata para para orang-orang solhid itu, gitu. kalau ah kamu bodoh, kamu oh slek, ya. Oh. Karena kamu... <laughs> ibu jeleknya ayat ngomong jeleknya ragu ya sinat. Saya mah direndahkan enggak apa-apa. <laughs> Jadi, am um, kamu tuh orangnya bodoh. Jelek ya. Nah, nista, miskin, miskin. Amin amin. Nah, pokoknya segala nama yang buruk kata para orang-orang Soleh itu deh. Katakan dalam hadis, ya Allah Semoga penghinaan mereka Ucapan nista mereka Itu menjadi kemuliaan bagi saya mm -hmm. ya, Amin Jadi kalau misalnya uh, Ibu ini contoh Mohon maaf kepada para mertua ini contoh Contoh Ibu itu bawalah makanan mm -hmm. ya, mm -hmm. Pengen bawa makanan ke mertua Sebut saja apel gitu, mm -hmm. ya. Pas datang, Mama ini apel kan Mama kalau darah tinggi kata dokter Banyak makan apel mm -hmm. gitu. Diet, Diet yeah, Mertua ibu teh tak lagi, apal mamah -mama juga bisa beli. Sugante apal emas, <laughs> gitu, bu ya. Mamah tuh punya mantu suka ngasih yang murahan, bu. Kalau ibu sebagai mantu digituin anak kan, ya. tanamkan dalam kasih Ya Allah, semoga penghinaan mertuaku menjadi kemuliaan bagi diriku di hadapan. Itu. Ah, kalau sudah gitu, ibu tu nikmat kalau dihinakan oleh mertua. Iya. <tuh> Pas datang tu ya, mertua tidak menghinakan kan Kenapa ya tidak menghina? Kehilangan. <tuh> Kehilangan. Nah, jadi itu untuk siapa saja? Jadi kalau ada orang, Hah <tuh> motor tuh butut gitu mm -hmm. ya kan mm -hmm. coba simpan enggak dikunci nggak akan hilang motor butut gitu siapa yang mau ya ibu tetap aja kunci ya bu ya e, gitu Lira, mm -hmm. biarinlah ya Allah semoga penghinaan dia jadi kemuliaan untuk saya jadi jadi selalu kalau orang menghinakan kita mm -hmm. berdoa ya Allah semoga penghinaan dia itu jadi kemuliaan mm -hmm. untuk ya. saya di dihadapanku mm -hmm. sebab Allah itu Bu dalam sekejap bisa membalikkan persoalan. Ibu lihat dalam kehidupan arah orang yang dimuliakan. Wah, dipuji, dimuliakan. Tapi dalam sekejap pun dihinakan. Dihujat. Iya. di koran di mana dihujat mm -hmm. bahkan pokoknya kudu dipenjarakan kudu dipenjarakan mm -hmm. padahal mm -hmm. sebelumnya orang nggak akan memikirkan yeah. kalau dia bakal dihinakan gitu yeah. bu Allah itu berkuasa untuk yeah. menjatuhkan sekejap ada orang yang lagi ngetop toh mm -hmm. mm -hmm. nah, cap makanya kalau kita lagi ngetop bu sadar kalau <laughs> satu saat juga bisa lembik yeah. dan, <laughs> dan kalau lagi tekop sadar saat ini makanya ketika kita ngetel ya Allah jangan sampai kepopuleran saya membuat saya lupa diri. Iya. Ketika lagi terjatuh Bu banyak orang yang terjatuh kemudian jadi dimuliakan jadi uh, apa jadi orang yang betul-betul berpengaruh. Ketika kita jatuh ya Allah kalau aku dalam kekinaan ini mm -hmm. semoga ini bagian tangga yang bisa membuat aku satu saat mulia di hadapan Bu mulia dan hina itu memang Maksudnya gini, kalau mulia itu harus rumusnya dihadapanmu ya Allah. Iya. Karena hadapan mah. Iya. Kan. Sekarang gini loh bu, hmm. apa artinya lah saya punya mobil mewah, hmm. ya harga satu. Hmm. Pengah miliar iya. mobil saya itu, mm -hmm. ini contoh ya. <laughs> itu e, rumah saya lima miliar, iya. tabungan saya itu saya juga lupa gimana <laughs> mana. Paling banyaknya ya. Ah gitu. <laughs> Tapi kalau di situ ada darah, keringat, air mata yang saya peras. Iya. Mungkin di mata Bagaimana? orang saya mulia betul. Ah, itu orangnya muda ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Mobilnya keren, rumahnya keren mm -hmm. Di bank-bank itu dia menjadi nasabah mm -hmm. uh, Prioritas Prioritas yang premium mm -hmm. Ya kan gitu mm -hmm. ya Mungkin orang memuliakan saya, tapi kalau itu harta saya dapatkan dengan cara haram, iya. di hadapan Allah saya mistah. Mendingan saya punya mobil mahal, harta berlimpah, rumah mewah, tapi halal kan bu. Uh. Nah, <laughs> Mulia hadapan Allah. Ya, kalau saya berpikir itu sederhana bu, jadi <laughs> itu seperti itulah. Nah, tapi kalaupun Allah menguji. Kita dengan kekurangan harta, ya. dengan ya segala keterpurukan, mm -hmm. ibu enggak usah sedih selama ibu yakin ya. di hadapan Allah mulia. Amin. Ya. Alhamdulillah. Iya. Okay. Baik, pak Ustaz ada ibu-ibu lagi yang yang mau nanya ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Linda Gini Ustadz iya, Bu. Mohon penjelasan Tentang orang yang direndahkan Allah hanya dapat Ditinggikan olehnya hmm. Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Wah ini teh dese iya. Pertanyaan yang Kayak singkat Iya penuh konsentrasi <laughs> okay. ibu karena mau bahas Al-Hof jadi, jadi Al-Hofit jadi pertanyaannya itu ya. konsentrasi Allah. Bahasa, ya. sampai saya terbawa arus <laughs> <laughs> jadi rendah aja ya, <laughs> oke okay, ini tapi pertanyaan dasyat jadi hmm. kalau Allah itu merendahkan hmm. tapi memang Allah bisa memuliakan hmm. lagi hmm. gini bu, sebenarnya ketika kita direndahkan oleh Allah dikarenakan dosa-dosa kita sebenarnya pintu tobat itu yang bisa mengangkat martabat kita hmm. makanya ya ibu kenal yang namanya Umar bin Khattab ya. ya. Umar yang bukan orang kita lengkap bukan bu Umar bin Khotob, nggak kenal tapi ya. tahu ceritanya. Ya, Umar bin Khotob yang terkenal itu pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat kan pertama Abu Bakar, hmm. yang kedua U, hmm. bu Umar itu ya orang yang uh, biar kita belajar gitu ya. Umar itu orang yang sejengahkan di hadapan Allah. Di mata manusia itu bayangkan kata Umar, aku pernah membunuh anak perempuanku, aku kubur hidup-hidup atau babu itu makan binatang saja nggak ada yang kayak gini ya, ya gitu makanya Umar tuh setelah masuk Islam dia kan suka menangis kadang tertawa mm -hmm. pembantunya nanya Tuhan kenapa engkau tuh setelah masuk islamnya apa agak heran kadang tertawa kadang-kadang <laughs> gitu kata Umar aku menangis ketika aku ingat dua anak perempuanku aku kubur hidup-hidup tapi waktu itu aku bangga coba udah membaca me mengubur hidup-hidup hmm. anak ya. Hmm. Tapi aku bangga dia datang ke pemuka-pemuka Quraisy. -pemuka Kalian tahu kan aku punya dua anak perempuan aku udah kubur hidup-hidup. Lihat tuh, mati. Hmm. Bangga, Bu. Itu kan betapa hinanya. Iya. Gitu. Terus kata Umar, aku juga walaupun begini aku penyembah berhala yang ulung mm -hmm. ketika satu saat aku bepergian aku bawa berhala dalam bentuk makanan mm -hmm. yaitu bentuk roti mm -hmm. aku mm -hmm. lapar ya, udah aku lahap itu tuhanku <laughs> Tuhan wei dimak dimakan makanan <laughs> makanya dia kalau ingat gitu suka tertawa Tapi yeah. nah, ibu mm -hmm. dengan tobat mm -hmm. kata Umar seluruh dosa udah aku lakukan mm -hmm. ya mm -hmm. bunuh udah. udah bahkan yang aku bunuh anakku sendiri judi rutin, potong, ya, potong, ya gitu, mabuk kebiasaan, ya, ya. zina hobi, allah, semua, aku lakukan, kata umar, tapi begitu beliau menemukan ajaran islam, beliau taubat, Bu. itu yang tadinya zina, allah muliakan dengan taubat. Jadi mm -hmm. kalau ibu bertanya Bisa gak orang yang dihinakan oleh Allah mm -hmm. Dimuliakan Bisa Dengan, dengan pintu iya, Nah baik. boleh jadi diantara ibu ya. Maaf misalnya mm -hmm. eh, saya ya. Jam 3 itu masih Hmm, hmm. Nah, di tengah lampu yang gini dah. antara sadar dan tidak. Tapi sekarang Udah, teh cece jam 3 itu sudah pasak sajadah. Subhanallah. Allahu akbar. -wak -wak Waktu. <tuh -tuh. Nah, itu maaf itu sedang dihinakan nah, tapi begitu pasang sajadah iya. Allahu akbar itu dimu iya nah, itu cerita saya dikenyanya Pak oh, <laughs> saya tidak bermaksud gitu so, bisa jangan kemana mana-mana titian kol buatkan kembali pelayan satu ini insyaallah